Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ba'atha fil ummiina rasulan minhum yajluu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaaba wal hikmah wa in kaanu min qablu lafiyid dalaalim muubin wa huwa allazi arsala rasuulahu bil wa diinil haqqi liyudhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal mushrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa Melanjutkan pembahasan Tauhud kita Pada pertemuan yang lalu Kita sudah membahas Tentang Tanda-tanda Kecintaan seorang hamba Kepada Allah Yang intinya ada tiga Pertama Lebih mengutamakan Apa-apa yang dicintai oleh Allah Sekalipun Bertentangan dengan hawa nafsunya Kedua mencintai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya Serta memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya Dan yang ketiga adalah mengikuti sunnah Rasul Itu tiga tanda cinta kepada Allah Subhanahu SWT Kita juga kemarin sudah menjelaskan Bahwa Syahadat la ilaha illallah Tidak sempurna Kecuali dengan Syahadat Muhammad Rasulullah Atau dengan kata lain Syahadat la ilaha illallah Harus mencakup Syahadat Muhammad Rasulullah Itulah Poin terakhir yang kita bahas Pada Rabu Pekan yang lalu Sekarang kita akan lanjutkan kepada poin berikutnya Yang akan menjelaskan Bahwa Tidak ada pertentangan Antara Hadis-hadis Tidak ada pertentangan antara Hadis-hadis Yang menjelaskan bahwa Dua kalimat syahadat Sebagai penyebab Masuknya seseorang ke dalam surga Tidak ada pertentangan Antara Hadis-hadis Yang menjelaskan bahwa Dua kalimat syahadat Adalah penyebab Masuknya seseorang ke dalam surga Dengan Hadis-hadis yang menerangkan bahwa Atau dengan hadis-hadis yang merupakan ancaman Terhadap neraka Atau hadis-hadis yang mengharamkan seseorang masuk surga Ya hadis-hadis yang menjelaskan ancaman Masuk neraka atau diharamkannya masuk surga Bagi orang-orang yang melakukan beberapa jenis dosa Jadi Bu, ada hadis-hadis yang menjelaskan bahwa dua kalimat syahadat itu penyebab masuk surga Tapi juga ada hadis-hadis yang menerangkan bahwa Orang yang melakukan dosa-dosa tertentu Dia akan masuk neraka Seperti dosa Bergibah, dosa riba, dosa berzina, dosa mabuk, dosa berjudi, dosa berdusta Itu kan para pelakunya diancam masuk neraka Sementara hadis yang Tadi orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat masuk surga Sekarang bagaimana kalau seseorang melakukan kedua-duanya Melakukan amalan-amalan yang menyebabkan dia masuk surga Seperti dua kalimat syahadat Tapi juga dia melakukan amalan-amalan yang menyebabkan dia masuk neraka Seperti bergiba, bernamimah berdusta, berjudi, berzina, bermabuk atau riba makan riba dan seterusnya. Bagaimana kalau seseorang melakukan kedua-duanya? Ia melakukan amalan-amalan penyebab masuk surga juga melakukan amalan-amalan penyebab masuk neraka. Dan umumnya kaum muslimin seperti itu, termasuk kita. Kita suka melakukan amalan-amalan Yang menyebabkan Kita masuk surga Kita suka sholat, kita suka saum, Suka baca Quran, suka ngaji Suka melakukan banyak amal sore Tapi kita juga Kadang-kadang suka gibah Suka dusta Suka su'uban kepada sesama Suka mencelak Sesama manusia Amal penyebab masuk surga kita amalkan, amal penyebab masuk neraka juga kita amalkan. Terus bagaimana mendudukan perkara ini? Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah menerangkan bahwa pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah bahwa yang dimaksud dengan hadis-hadis yang menerangkan bahwa dua kalimat syahadat akan memasukkan pelakunya ke dalam surga. Bahwa yang dimaksud dengan Hadis-hadis yang menerangkan bahwa dua kalimat syahadat Akan memasukkan pelakunya ke dalam surga Juga hadis yang merangkan siapa orang yang melakukan dua jenis sholat dia akan masuk surga Dua jenis sholat itu adalah subuh dan asar Dalam riyad bukhari. Bab keutamaan dua sholat subuh dan sholat asar Siapa yang memelihara dua sholat ini akan masuk surga Dan hadis-hadis yang sejenis itu Maknanya adalah bahwa Amal-amal tersebut Merupakan Penyebab masuk sorga asal dia melaksanakan konsekuensi dari amalan-amalan itu konsekuensi dari dua kali masyhada. Juga hadis-hadis ancaman Yang isinya orang yang melakukan ini, ini, ini ini akan masuk neraka atau tidak akan masuk surga Hadis-hadis ancaman Yang isinya siapa orang yang melakukan perbuatan ini, perbuatan ini, perbuatan ini dia akan masuk neraka atau tidak akan masuk surga Maksudnya adalah bahwa perbuatan itu penyebab masuk neraka. Akan tetapi Orang Yang mengamalkan amalan-amalan Yang menjadi penyebab masuk surga Harus Memenuhi dua hal Baru dia masuk surga dengan amalan itu Dua hal itu pertama Memenuhi semua syarat Hal yang kedua Terhindarnya dia dari Penghalang Terhindarnya dia dari penghalang Tidak memiliki penghalang Ah, contohnya umpamanya siapa orang yang mengatakan la ilaha illah dia masuk surga dia benar akan masuk surga dengan ucapan la ilaha illahnya asal syarat dari la ilaha illah yang tujuh teks ya kemarin kita bahas dipenuhi dan tidak ada penghalang penghalang dia untuk ke surga. Syaratnya terpenuhi, penghalangnya tidak ada. Barulah dia benar-benar akan masuk surga. Kadang seseorang tidak bisa masuk surga dengan dua kalimat syahadatnya. Karena tidak terpenuhinya seluruh syarat. Dari dua kalimat syahadat. Atau karena adanya penghalang Untuk masuk surga Ini adalah pendapat Imam Hasan Dan Wahab bin Munabbah Kita sudah menjelaskan pada masa yang lalu Bahwa La ilahillah itu punya syarat. Ada berapa syaratnya, Bu? Tujuh. Tujuh. Tidak sah. La ilahillah seorang tanpa syarat-syarat ini. Oleh karena itu, la ilahillah hanyalah bermanfaat bagi orang yang mengatakannya. Kalau ketujuh syarat tadi terpenuhi. Kita sudah bahas itu dengan dalil-dalilnya. Kadang-kadang, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan satu syarat saja. Di hadis lain beliau menerangkan syarat lain. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan surga kepada orang yang mengatakan la ilaha illallah tanpa menyebut syarat sama sekali. Nah, hadis-hadis Tadi itu satu sama lain saling melengkapi. Oleh karena itu di, syarat, di saat syarat-syarat ini tidak terpenuhi. Maka ucapan la ilaha illahnya itu tidak ada manfaatnya. Contoh orang-orang munafik. Orang, -orang munafik mengatakan la ilaha illallah. Dua kali masyhadat itu dikatakan, tapi salah satu syaratnya tidak terpenuhi yaitu asidku apa asidku tembuk benar atau jujur dia hanya mengatakan secara lisan tapi hatinya tidak maka orang-orang munafik itu walaupun mengatakan lah ilah ilah dia ahli neraka malah neraka yang paling bawah padahal dia mengatakan la ilaha illallah dua kali lima dia katakan tapi karena salah satu syarat yaitu ashiddu As tidak terpenuhi dia tidak masuk surga demikian juga amalan-amalan yang dijanjikan surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu harus memenuhi persyaratan. Salah satu syaratnya adalah tidak melakukan perbuatan syirik atau kufur. Allah berfirman, ولَقَدْ أُوحِيَ إلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَقْتَ لَا يَحْبَطْنَ أَمَلُكَ kata Allah. Dan sungguh telah aku wahyukan Kepadamu Muhammad Juga kepada Rasul-Rasul sebelum engkau bahwa kalau Kamu musyrik Maka gugurlah Semua amal-amal baikmu Jadi Syirik ini penghalang seseorang Masuk surga Kalau seseorang syirik Maka syiriknya itu menjadi penghalang masuk surga. Sekaligus syiriknya itu berarti hilangnya satu syarat la ilaha illallah. Apa bu syarat yang hilang dengan syirik? Ikhlas ya bu. Ikhlas berarti memurnikan untuk Allah semata-mata. Kalau syirik berarti tidak ikhlas. Menduakan. Makanya dia tidak masuk surga. Oleh karena itu, orang-orang munafik sholat asar dan sholat subuh mereka tidak bermanfaat. Padahal ada jaminan orang yang memelihara sholat subuh dan sholat asar akan masuk surga. Tapi kok orang-orang munafik sholat subuh dilakukan, sholat asar dilakukan. Tapi kok kena raka juga karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Dan sekaligus juga ada penghalang yang menghalangi dia untuk masuk surga. Dengan penjelasan tadi, jelaslah gamblanglah bahwa yang dimaksud dengan amalan-amalan terpuji. Dari amalan-amalan yang menyebabkan pelakunya masuk surga, baru akan ter Oh, Dari penjelasan tadi jelaslah atau gamlanglah bahwa amalan-amalan yang terpuji Dari amalan-amalan yang menyebabkan masuk surga Baru akan terbukti kalau terpenuhinya syarat dan tidak adanya penghalang penghalangnya adalah salah satunya syirik, kufur, kemunafikan itu penghalang. Ah, kalau terpenuhinya semua syarat dan terhindarnya semua penghalang, tidak adanya semua penghalang. Wahab bin Munabbah pernah ditanya. Alaysa miftahul jannah la ilaha illallah bukankah kunci masuk surga itu la ilaha ilallah? Dia menjawab bala Walakin laakin ma min miftahin illa lahu asnan Fa in ataitha miftahin lahu asnan futihalaka wa illa lam yuftah laka Kata Wahab, benar. Kunci surga itulah ilahi Allah. Tapi, tidak ada satu kunci pun. Kecuali dia pasti punya gigi. Gigi-gigi kunci. Kalau engkau membawa kunci yang punya gigi, pintu itu akan terbuka bagimu. Tapi kalau kuncinya Ompong, tidak bergigi Pintu itu Tidak akan dibukakan Untukmu Ulangi, kata wahab Benar Kunci surga itulah Ilaha ilallah. Tapi tidak ada satu pun Kunci pun Kecuali dia harus punya Gigi kalau engkau membawa kunci yang bergigi Pintu itu akan terbuka bagimu Tapi kalau kuncinya tidak bergigi Pintu itu tidak akan dibukakan untukmu Apa gigi dari kunci la ilaha illallah bu? Syarat yang berapa? Tujuh Yang kemarin atau beberapa waktu Ramadan kita membahas Berkata Al-Hasan kepada seseorang yang namanya Farzadik. Farzadik ini kena musibah. Dia istrinya meninggal. Lalu dikuburkan. Kata Al-Hasan kepada orang ini. Ma'a'dadta lihadha liyawm. Apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kematian ini? Dia menjawab, syahadatullah la ilaha illallah منذ 70 Yang aku persiapkanlah syahadat la ilah sejak 70 tahun yang lalu. Jadi orang ini sudah masuk Islam sejak kecil lah 70 tahun dia. Syahadat la ilah sejak 70 tahun. Kata Al-Hasan, na'am. Eh, bukan na'am. Ni'mal uddah. Lakin li la ilaha ilah syurutan. Fa'iyyaka wa qadhaful muhsanat. Wa qadhaful muhsanat. Kata Al-Hasan, ni'mal uddah. Oh, itu sebaik-baik persiapan. Jadi syahadat ta'ilah adalah sebaik-baik persiapan. Untuk menghadapi kematian, tapi la ilaha illah memiliki syarat. Maka jauhi oleh engkau, qadful muhsanat, menuduh wanita-wanita suci dengan tuduhan kecil. Ulangi. Itu adalah sebaik-baik bekal. La ilaha illah itu sebaik-baik bekal. Tapi la ilahillah memiliki syarat. Maka jauhi olehmu menuduh wanita-wanita suci. Ada orang yang bertanya kepada Al Hasan inna nasan yakulunamangkolala ilahillah dakolal jannah. Orang-orang mengatakan bahawa siapa yang mengatakan la ilahillah dia akan masuk syurga. Dijawab oleh Al-Hasan man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa faradaha dakhala jannah Siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah lalu melaksanakan hak-hak dari kalimat ini serta kewajiban yang terkandung dalam kalimat ini ia ya, dia akan masuk surga Siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah lalu melaksanakan hak dari kalimat ini Dan kewajiban Yang terkandung dalam kalimat ini Dia akan masuk surga Jadi Kalau hanya lisan mengatakan La ilahe Allah Tapi cuek setelah itu Tidak beramal Malah melaksanakan maksiat Ulangi siapa yang mengatakan La ilaha illallah dan melaksanakan hak-hak dari kalimat ini serta kewajiban yang terkandung dalam kalimat ini maka dia akan masuk surga. Jadi kalau hanya lisan La ilaha illallah seribu kali setiap detiknya umpamanya, tapi dia syirik. Dia melakukan dosa dan maksiat, melakukan kebidahan Itu tidak akan masuk surga Karena hak dari kalimat ini tidak dilaksanakan Kewajiban yang terkandung dalam kalimat ini tidak dilakukan Nabi SAW dalam banyak hadis. telah mensyaratkan amalan-amalan lain untuk masuk surga selain dua kalimat syahadat. Rasul sallallahu telah di dalam banyak hadis telah menetapkan syarat-syarat amalan-amalan lain. Untuk masuk surga selain dua kalimat syahadat Jadi selain dua kalimat syahadat Ada syarat lain yang harus dilakukan Contoh dalam hadis riwayat bukhari dan Muslim Ketika beliau ditanya tentang amalan-amalan apa Yang menyebabkan dia masuk surga Beliau menjawab Ta'burullahala tushriku bih syai'a Watuqimus sholah watuqimus Waktu tiada zakah, wata sil rahim. Kata Nabi saw, amalan-amalan yang menyebabkan pelakunya masuk surga adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu pun. Engkau juga menegakkan solat dan menunaikan zakat serta menyambung silaturahmi. Nah, di sini disebutkan amalan-amalan lain selain dua kalimah syahadat, ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukan itu sudah terkandung dalam kalimah syahadat. Tapi menegakkan solat, menunaikan zakat dan Menyambung silaturahmi itu juga syarat lain untuk bisa masuk surga. Mungkin ada orang yang menuduh dengan tuduhan super keji, kok Nabi plin plan ya? Ini tambahan. Enggak ditulis juga enggak apa-apa. Mungkin ada orang, kok Nabi Plinpan di satu hadis ngomong begini, di hadis lain ngomong begitu, yang beda lagi. Kok satu sama lain seolah-olah bertentangan. Itu tuduhan super kecil. Yang lahir dari orang yang kurang cerdas dalam menangkap makna dari ucapan Nabi SAW padahal Nabi Sallallahu Sallam ucapannya tidak mungkin kontradiksi satu sama lainnya. Tapi ucapan-ucapan Nabi Shallallahu Sallam itu menunjukkan bahwa hadis-hadis yang menjanjikan Masuk surga Dengan satu amalan Maksudnya adalah bahwa amalan itu Menjadi penyebab masuk surga Maksudnya amalan tersebut Menjadi penyebab masuk surga Kalau syarat-syarat masuk surga terpenuhi, dan penghalang masuk surga itu dihindari. Jadi nas-nas yang mutlak, nas itu keterangan Al-Quran atau Hadis, yang mutlak itu yang umum. nas-nas yang mutlak atau keterangan-keterangan umum harus dikoyid, di koyid di itu dibatasi, harus dikoyid dengan keterangan-keterangan pada hadis yang lain. Seperti umpama siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah dia masuk surga itu hadis yang mutlak yang umum. Nah, hadis yang umum tadi harus dibatasi. Dibatasinya oleh hadis-hadis lain. Oh, ternyata orang yang masuk surga dengan la ilaha illallah itu kalau dia mengatakan la ilaha illallah-nya itu pertama dengan ilmu Kedua dengan keyakinan. Ketiga dengan ikhlas. Keempat dengan sidik. Terus ada tujuh T yang sudah pernah kita bahas. Nah seperti itu. Contoh dalam beberapa hadis. Mangkola la ilaihlahi ya batalibi dhalika wajhallah. Siapa orang yang mengatakan la ilaha illah dan dia mengatakan la ilaha itu untuk mencari wajah Allah, berarti ikhlas tu. Ini koyid, ini yang membatasi hadis umum tadi. Dalam hadis lain mengkola la ilah mustayqinan bi kalbi. Siapa orang yang mengatakan la ilah dengan keyakinan yang mendalam dalam hatinya, nah ini juga mengkoyid, harus yakin. Man mata wahaiaklah ya an-nahula ilahiloh. Dakholar jana siapa yang mati dan dia mengetahui la ilahiloh dia akan masuk surga. Nah, hadis itu ada ilmu mengetahui tentang la ilahiloh. Harus berilmu tentang isi la ilahiloh dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bu hadis-hadis yang umum harus dibatasi oleh hadis-hadis yang khusus. Contoh hadis yang umum, siapa yang mengatakan la ilaha illallah dia masuk surga itu masih umum. Orang yang masuk surga dengan mengatakan la ilaha illallah itu yang bagaimana? Ah, dibatasi oleh hadis lain yaitu orang yang mengatakan la ilaha illallahnya itu dia ikhlas, hanya mencari doa Allah, dia juga yakin. Tidak ragu-ragu Dia juga berilmu Tidak berdasarkan kebodohan gitu ya. Dia juga sidik Artinya benar dengan hatinya Bukan bohong-boongan Bukan Kamuflase Bukan pura-pura Pokoknya syarat yang tujuh yang pernah kita bahas Dalil-dalilnya Dalam keterangan-keterangan tadi yang pernah kita jelaskan mengandung isyarat bahwa amalan-amalan yang terkandung dalam dua kalimat syahadat dan harus diaplikasikan atau ditanamkan maknanya di dalam hati. Oh. Keterangan-keterangan tadi Mengisyaratkan kepada kita Bahwa Amalan-amalan Yang merupakan isi kandungan dua kalimat syahadat Harus diaplikasikan dalam hati ditanamkan dalam hati yaitu dia tidak beribadah kepada selain Allah dengan disertai rasa cinta, raja, khauf harapan Tawakal nah, Dia tidak boleh beribadah kepada selain Allah Dengan disertai perasaan cinta, roja, khawb, tamak, Tamak, tomak itu bahasa Indonesia Sudah menjadi bahasa Indonesia Tamak, serakah Tapi serakah kepada kebaikan? Bagus Yang jelek adalah serakah kepada harta Tawakal Istiana, Khudu, Inaba, permintaan dan seterusnya. Jadi ibadah dengan disertai hal-hal tadi tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah. Dan dia pun harus mengaplikasikan kandungan syahadat Muhammad Rasulullah. Yang aplikasinya adalah. Dia tidak beribadah kepada Allah Dengan syariat Selain yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW Tidak beribadah kepada Allah dengan selain syariat Rasulullah s.a.w Maknanya beribadahnya Hanyalah dengan Syariat yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad S.A.W Dengan demikian Maka Salah satu konsekuensi ucapan La ilaha illallah adalah Konsekuensi dari La ilaha illallah adalah melaksanakan seluruh isi kandungan kalimat La ilaha illallah ini. Bila tidak dilaksanakan, maka ucapan la ilaha illallahnya sekedar iseng Bila tidak dilaksanakan, maka ucapan la ilaha illallahnya sekedar iseng Pengangguran Ah daripada nganggur gak ada kerjaan, sudah aja ngucapin la ilaha illallah Itu kan iseng Maka barang siapa yang Mengatakan kalimah yang agung ini Dengan Melaksanakan seluruh isi kandungannya. Maka tidak diragukan lagi. Orang itu termasuk orang yang berhak memperoleh janji surga. Jadi kalau seorang beribadah kepada Allah dengan syariat yang ditetapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan isi kandungan lailahaillallah, enggak nah, diragukan lagi dia ini akan Masuk surga sesuai dengan yang dijanjikan Penjelasan dari hal itu adalah Bahwa ucapan La ilaha illah yang diucapkan oleh seseorang Maknanya Bahwa tidak ada sesembahan Bagi dia selain Allah Tidak ada ilah bagi dia selain Allah Sedangkan ilah Adalah Sesuatu yang ditaati Karena Atau dengan disertai, bukan karena, dengan disertai sikap memuliakan, cinta, takut, harapan, disertai sikap memuliakan, takut, cinta, takut, harapan, tawakal. Meminta Jadi ketika Mentaati Allah itu Semua sikap tadi itu disertakan Kita mentaati Disertai dengan perasaan memuliakan Allah yang kita taati Cinta kepada Allah yang kita taati Berharap, juga takut, juga tawakal Juga meminta, juga berdoa kepadanya Dan hal itu seluruhnya tidak layak ditujukan kepada selain Allah. Tidak layak ditujukan kepada selain Allah. Kepada presiden umpamanya. Kepada atasan, kepada pimpinan, kepada bos. Ketaatannya bukan disertai dengan perasaan-perasaan tadi. Tadi. maka tidak diragukan lagi bahwa orang yang mengatakan la ilaha illallah dan mengamalkan isi kandungannya dia akan masuk surga tanpa diikob Tanpa diikomtudi apa? Dihukum. Dia langsung masuk ke surga tanpa dihukum dulu, tanpa ke neraka dulu. Dihisap. Tergantung. Ada yang dihisap, ada yang tidak. Tapi kalau dihisap juga hisapnya ringan, lalu masuk surga. Kalau apa? Yang dihisab, kalau mau bertanya yang tidak dihisab karena apa gitu? Ke, uh -uh. Nah, ada orang-orang tertentu yang masuk surganya tanpa dihisab. Pertama mati syahid. Mati syahid itu orang-orang yang tidak akan dihisab. Yang kedua dalam hadis 70 orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah tidak. Minta dirukya, tidak mengkei, bukan panas, di salah satu sistem pengobatan. Iya. Kemudian tidak tatoyur, tidak meramal, tidak diramal, tidak percaya kepada ramalan, tidak pernah ngirim SMS reg spasi ramal. Dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala oh. Tetap dihisap Kecuali kalau dulu kita melakukan itu uh, Masih musyrik atau masih kafir Terus masuk Islam, tapi kalau sudah Islam, walaupun tidak, walaupun tidak tahu ya, udah dihisab aja bu. Iya, kalau sudah berilmu tahu, kemudian sengaja itu sudah besar banget bu. Ah, berusahalah, berusahalah untuk memperbaiki semuanya. Jadi tidak akan diikob, tidak akan diazab, tidak akan masuk neraka dulu, langsung masuk surga, walaupun mungkin melalui hisab, tapi hisabnya ringan. Ya Gak apa apa bu, mau oh, dihisab mau tidak, yang penting hasil akhir, hasil ya. akhir. Iya, hasil akhir tanpa ke neraka dulu. Apa? Di hisab itu diperiksa dulu amalan-amalannya. Tapi bagi orang mukmin ahli surga hisabnya ringan. Tidak akan menegangkan. Tidak akan menakutkan. Iya. Jadi bu, tidak diragukan lagi orang yang mengatakan la ilahi Allah, lalu mengamalkan isi kandungannya, dia akan masuk surga tanpa di'iqab. Adapun. Orang yang kosong atau melalaikan. Akhalla. Wa'amma man bi bishayin min muqtadiyatihah. Fa innahu yantaqso min tauhidih biqdri maakalabi. Adapun orang yang melalaikan, salah satu perkara dari kandungan la ilaha illallah. Tidak seluruh kandungannya dilalaikan, enggak. Salah satu aja. Maka tauhidnya berkurang. Sesuai dengan kadar kekurangan amalan isi Tauhid Sesuai dengan Kadar kekurangan Dari amalan isi Tauhid tadi Jadi kalau ada salah satu isi kandungan la ilah-ilah yang dilaleikan, berarti tauhidnya berkurang sesuai dengan kadar kekurangan dari amalannya tersebut. Kadang-kadang tauhidnya hilang seluruhnya. Seperti umpamanya kalau dia Menyekutukan Allah dengan sesuatu pun Dalam hal ibadah Dia ibadah kepada Allah Tapi juga ibadah kepada selain Allah Sholat rajin Saum rajin, baca Qur'an rajin, zikir rajin Tapi ziarah kubur rajin juga Dalam ibadah Dia menyekutukan Allah dengan yang lainnya dalam hal ibadah seperti dia, ziarah kubur rajin, tapi dalam ziarah kuburnya minta-minta ke penghuni kubur. Wahai Mbah, yang dimakamkan di sini, beri saya jodoh, umpamanya. Dia berdoa kepada selain Allah, dan berdoa lah ibadah. Ibadah kepada selain Allah adalah syirik. Hilang seluruh tauhidnya. Sanksinya dia di dalam neraka secara abadi bila dia tidak taubat dari syiriknya tersebut. Terkadang ada orang yang melalaikan amalan yang hanya mengurangi kadar tauhid. Tapi tidak menghilangkan seluruh tauhidnya. Kadang ada orang yang melalaikan amalan yang bisa mengurangi kadar tauhid, kadar kesempurnaan tauhidnya. Maka dia akan diazab terlebih dahulu, sesuai dengan Kadar dosa yang dia lakukan sebelum masuk surga. Dia akan diadab sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan sebelum masuk surga. Semua amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. yang bertentangan dengan isi kandungan syahadat maka amalan itu merusak keikhlasan dia dalam ucapan la ilaha illallahnya serta mengurangi tauhidnya.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 Maka dalam hal tersebut Ada unsur peribadatan kepada selain Allah Sesuai dengan kadar penyimpangan dari syahadat la ilaha illallah Maka di dalam hal tersebut terkandung unsur Beribadatan kepada selain Allah Sesuai dengan kadar penyimpangan Dari syahadat la ilaha illah itu Dan semuanya itu termasuk cabang dari syirik Umpamanya bu ya Biar lebih jelas Seseorang bermaksiat Umpah berjudi Atau mabuk Atau gibah Atau berzina. Atau apa aja Semua perbuatan itu Bertentangan dengan Kandungan syahadat Maka di dalam Semua maksiat tadi terkandung Peribadatan kepada selain Allah Yaitu beribadat kepada Hawa nafsu Apa bu? Pelan-pelan Dalam maksiat-maksiat yang tadi disebutkan Dalam hal bergibah, dalam hal berjudi, dalam hal berzina, dalam hal mabuk, dalam hal makan riba Pokoknya yang dosa-dosa semuanya itu nah, Dalam semua amalan maksiat tadi terkandung unsur peribadatan kepada selain Allah Yaitu beribadat kepada Hawa nafsu sehingga dalam ayat dikatakan afara'a itamanittakhadha ilahahu hawahu tidakkah engkau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya dia berilah beribadah kepada hawa nafsunya mengikuti hawa nafsu oleh karena itu semua maksiat adalah cabang dari syirik Karena semua maksiat berarti ada unsur ibadah kepada selain Allah, minimal kepada hawa nafsu, kepada setan yang membujuk dia lalu bujukannya ditaati. Makanya disebutkan maksiat adalah cabang dari syirik. Dengan bermaksiat, turunlah kadar tauhid seseorang. Demikian juga mengikuti hawa nafsu dalam hal yang dilarang oleh Allah. Allah melarang oleh kita diikuti. Oleh kita diamalkan apa yang dilarang itu. Kata Allah jangan makan riba, kita makan riba. Jangan berjudi, berjudi. Jangan mabuk, kita mabuk. Jangan berdusta, kita berdusta. Jangan gibah, kita bergibah. Dilarang oleh Allah. Kita apa yang dilarang oleh Allah dilaksanakan oleh kita. Berarti kita mengikuti hawa nafsu. Maka itu merusak kesempurnaan tauhid. Oleh karena itu syariat. Mengatakan terhadap semua dosa yang bersumber dari hawa nafsu. Ulangi, oleh karena itu syariat mengatakan bahwa semua dosa yang bersumber dari hawa nafsu dikatakan sebagai kufur atau syirik. Semua dosa yang bersumber dari hawa nafsu dikatakan sebagai kufur atau syirik. dan hawa nafsunya disebut dengan sebutan ilah. Apa ilah teh? Sesembahan kan? Contoh dalam surah Al-Furqan 43, Allah menyatakan ar-aita manittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu perhatikan? Atau apakah kamu perhatikan orang yang menjadikan ilahnya sebagai hawa, naf hawa nafsunya sebagai ilahnya? Ara'ay tamanitta khala ilahahu hawahu Apakah kamu memperhatikan orang Al-Furqan ayat 43 Apakah kamu memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya sebagai ilahnya Berkata Al-Hasan ketika menafsirkan ayat ini, Hualadhi kullamaha wa shay'an rakibahu, wa kullamashtaha shay'an atahu, wa la yahjizuhu an dhalika wara." Maksud orang itu menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, sebagai ilahnya adalah orang yang setiap kali cenderung kepada sesuatu dia laksanakan sesuatu tersebut. Setiap kali dia cenderung kepada sesuatu, maksud sesuatu di sini adalah yang haram. Yang terlarang Rokibahu Dia tunggangi keinginannya itu Dia ikuti, dia laksanakan Yang dia inginkannya itu, walaupun terlarang syaian Setiap kali dia menginginkan Sesuatu yang haram, dia laksanakan Dia ingin berjudi, langsung judi Dia ingin Mabuk, langsung teler Minum dulu tentu saja dia ingin berzinah langsung, dia lakukan dan seterusnya. Laih jizwa an dalikawarok. Dia tidak terhalang oleh sikap warok dalam melaksanakan semua itu. Tidak terhalang, tidak tercegah oleh sikap warok. Warok itu sikap kehati-hatian karena ketak rasa takut kepada Allah. Warau itu hati-hati Karena takut terhadap azab Allah Kita hati-hati dalam bertindak Dalam melangkah Dalam berbicara, dalam berucap Dalam bersikap, dalam bertingkah laku Dalam hal makan Halal apa haram Hati-hati dia Karena takut Coba ibu-ibu lewat di sebuah gang Di sana banyak duri, banyak beling Banyak Kerikil-kerikil tajam. Apakah melangkahnya melenggang dengan seenaknya? Tentu saja tidak. Kita akan milih. Jalan yang gak ada durinya. Diinjak. Hati-hati sekali. Nah itu warok. Dan itulah takwa. Oleh karena itu, Bu, di dalam sebuah hadis. Nah, di, dikatakan, hadis ini suhih riwayat Imam Bukhari. Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul, abdul dirham, ta'isa abdul khotifah, ta'isa abdul khomiso, ta'isa wantakasa wa'idha syika falantaqosha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka hamba dinar. Celaka hamba dirham. Celaka hamba qatifah. Qatifah itu pakaian mewah, Bu. Hamba dinar hamba uang pokoknya. Dinar dirham itu uang. Kalau sekarang celaka hamba rupiah atau hamba dolar. Lagi naik ini dolar. Celaka juga hamba mode Khotifa itu pakaian mewah Pakaian Yang hanya bisa dibeli di butik mahal Taisha Abdul Khamisah Khamisah juga gamis Yang bagus Nah orang-orang yang Perserakah Ramak kepada uang disebut hamba uang. Penyembah uang, pengabdi uang. Yang tergila-gila kepada mode pakaian disebut juga hamba pakaian. Yang seperti itu celaka. Kalau dia diberi, dia ridho, senang, suka... Memuji dan mendukung kita Kalau tidak diberi Dia marah benci kepada kita Itu hamba uang Hadis ini menunjukkan bahwa Orang yang mencintai sesuatu Mentaati sesuatu itu dan sesuatu itu dijadikan tujuan hidupnya. Dan sesuatu itu dijadikan sebagai penyebab dia mencintai atau memusuhi. Berarti orang itu telah menjadi hamba bagi sesuatu itu. Kalau umpun seseorang mencintai uang. Tujuan hidupnya uang. Segala langkah dan gerak-geriknya hanya ditujukan mencari uang. Dia sikap siap mendukung atau memusuhi siapapun karena uang. Berarti dia hamba dari uang. Dia menjadi hamba uang. Makanya oleh Nabi SAW tadi sebutkan. Abdud-Dinar, Abdud-Dirham. Hamba uang, hamba dinar dan hamba dirham. Dan uang itu telah menjadi ma'bud dan ilah baginya. Maka orang itu sesuai dengan kadar kecintaan dia kepada uang. Mungkin bisa menghapuskan syahadat la ilaha illallah yang dia miliki. Orang tadi ya. Orang tadi yang menjadi hamba uang. Sesuai dengan kadar kecintaan dia kepada uangnya. Mungkin menghapus seluruh syahadat la ilaha illallah yang dia miliki. Atau. Minimalnya mengurangi kesempurnaan syahadat la ilaha illallah. Tergantung kadar kecintaan dia kepada uang. Kalau karena kecintaannya kepada uang itu super besar. Sampai demi uang dia pergi ke dukun, demi uang dia umpamanya enggak peduli musyrik. Demi uang enggak kepeduli dia kufur. Umpamanya demi uang ada yang membayar, "Hayo nih, bayar 1 miliar asal kamu ikut ya ke gereja." Dia ikut. Saking gedenya kecintaan dia kepada uang, maka kecintaan yang seperti itu menghapus syahadat yang ada dalam dirinya. Kufur dia, syirik dia. Atau ada juga yang tidak sampai menghapus seluruh syahadat tapi hanya mengurangi kesempurnaannya. Kalau umpamanya dia diajak berjudi, "Hayulah." Demi uang gitu ya. Tapi kalau umpamanya, "Yuk ke gereja nanti dikasih miliar." "Oh, nanti dulu, Nggak mau kalau harus begitu mah." Nah, berarti tidak sampai menghapus seluruh tauhidnya, menghapus seluruh syahadatnya, hanya merusak kesempurnaannya. Jadi seperti itu, Bu. Ada kadar kecintaan kepada uang yang sampai menghapus syahadat keseluruhan pada dirinya. Ada juga yang hanya merusak kesempurnaan dari syahadatnya. Untuk hal pertama. Pertama itu adalah. Yang menghapus seluruh syahadatnya. Maka orang ini tidak berhak memperoleh janji dalam hadis bahwa orang yang mengatakan dua kalimat syahadat akan masuk surga. Enggak berhak dia. Karena seluruh syahadatnya sudah gugur, sudah hapus. Sudah hilang dalam dirinya, sudah syirik, sudah kufur. Adapun yang kedua, Keadaan yang kedua adalah orang yang kurang tauhidnya dengan kecintaannya dia kepada uang umpamanya. Tapi tidak sampai kufur, tidak sampai syirik. Orang ini tidak berhak masuk surga tanpa diazab terlebih dahulu. Kalau yang pertama sama sekali tidak berhak masuk surga walaupun diazab dulu. Tapi kakak adalah meneraka selama-lamanya karena syahadatnya sudah terhapus sama sekali. Kalau yang kedua, nah dia tidak berhak masuk surga tanpa diadab. Dengan demikian, orang yang masuk surga dengan dua kalimat syahadat adalah orang yang Masuk surganya setelah dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosa di dalam neraka. Dengan demikian. Orang yang masuk surga dengan dua kalimah syahadat. Adalah. Orang yang masuk surga setelah dibersihkan dosa-dosanya di dalam neraka kalau dia tidak diampuni tidak diberikan pengampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi surga itu hanyalah bagi orang yang suci, yang bersih dari dosa sedikit pun, gak boleh ada kalau ada eh, apa boleh buat Dicuci dulu dalam neraka, sampai bersih. Baru masuk ke dalam surga. Sampai dosanya hilang oleh azab neraka tersebut. Juga yang mendukung penjelasan tadi adalah. Yang menjadi pendukung atas penjelasan tadi. Bahwa orang-orang yang maksiat itu berarti orang itu telah menyembah kepada selain Allah gitu ya. Beribadah kepada selain Allah. Tadi sudah dijelaskan dalilnya salah satunya celaka hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian gitu ya. Disebut hamba. Karena menyembah uang. Karena menyembah pakaian. Nah dalil lain adalah. Orang-orang yang mentaati syaitan Dalam bermaksiat kepada Allah disebut dengan sebutan beribadah kepada syaitan Orang yang mentaati syaitan dalam maksiat kepada Allah Disebut orang itu menyembah syaitan Beribadah kepada syaitan Coba lihat surah Yasin ayat 60 Surat ke-36 Ayat ke-60 Allah menyatakan Alam akhad ilaikum ya Bani Adam Alla ta'budu syaitan Innahu lakum adubu mubin Bukankah telah aku perintahkan kepada kalian Hey Bani Adam Hei anak-anak Adam, hei manusia, termasuk kita. Kita Bani Adam. Bukankah telah aku perintahkan kepada kalian, hei Bani Adam. Janganlah kalian beribadah kepada syaitan. Karena sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi orang yang maksiat, karena mentaati syaitan berarti ibadah kepada syaitan. Sehingga tidaklah dikatakan ikhlas dalam ucapan la ilaha illallahnya kecuali orang yang bersih dari peribadatan kepada setan tidak dikatakan ikhlas tidak dikatakan murni ucapan lah ilahilah seorang kecuali kalau dia bersih dari peribadatan kepada setan nah orang yang tidak beribadah sedikit pun kepada syaitan tidak bisa digoda oleh syaitan. Inilah orang-orang yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al Hijr ayat 42 juga Al Isra 65 kalimah ayatnya ini sama kata Allah Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Al Isra 65 atau Al Hijr 42 kata Allah sesungguhnya hamba-hamba yang dimaksud hamba-hambaku adalah orang-orang yang hanya beribadahnya kepada Allah. Tidak kepada syaitan. Makanya disebut hamba-hambaku. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan ada kemampuan bagi kamu untuk menggoda mereka, hai iblis. Ini perkataan Allah kepada iblis. Kepada syaitan. Hai hey syaitan, hamba-hambaku itu tidak akan bisa tergoda oleh kamu. Yang dimaksud hamba ku adalah orang-orang yang hanya ibadah dan taatnya kepada Allah. Tidak bercampur dengan taat kepada syaitan. Orang seperti ini tidak akan tergoda oleh syaitan. Malah ditakuti oleh syaitan. Seperti contoh Umar ya. Kata Nabi SAW, hai hey Umar. Kalau kamu lewat di suatu jalan, aku lihat syaitan mengambil jalan lain firaran minka karena menghindari darimu. Setan aja takut sama Umar. Padahal Umar enggak melihat setan itu. Tapi walaupun enggak lihat, oh uh, setan itu menghindar jauh. Mereka lah orang-orang yang telah mengaplikasikan la ilaha illallah Dan mengikhlaskan ucapan la ilaha illallahnya itu serta benar dalam ucapannya. Mereka lah orang-orang yang telah mengaplikasikan la ilaha, ucapan la ilaha illallah. Dan mengikhlaskan ucapannya tersebut Serta membenarkan Ucapannya dengan perbuatan mereka dan mereka tidak berpaling kepada selain Allah baik dalam hal cinta Roja Khosya Khosya itu apa? Takut Taat Ataupun tawakal Mereka lah orang-orang yang benar dalam ucapan la ilaha illallahnya. Mereka lah hamba-hamba Allah sejati. Adapun orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan lisannya. Kemudian dia mentaati syaitan dan hawa nafsu'nya. Dalam bermaksiat kepada Allah. Adapun orang yang mengatakan la ilaha ilahillah dengan lisannya. Kemudian dia mentaati syaitan dan hawa nafsu'nya. Dalam bermaksiat kepada Allah maka dia maka perbuatannya telah mendustakan ucapannya maka perbuatannya tersebut telah mendustakan ucapannya dan berkuranglah kesempurnaan tauhidnya Sesuai dengan kadar kemaksiatan dia kepada Allah. Sesuai dengan kadar kemaksiatan dia kepada Allah. Dalil yang menguatkan hal itu adalah. Bahwa orang yang melalaikan hak-hak la ilaha illallah di dunia. Orang yang melalaikan hak-hak la ilaha illallah di dunia. Azab bagi orang itu tidak akan dihilangkan. hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Sanksi bagi orang itu di dunia tidak akan hilang hanya dengan ucapan kalimat syahadat. Contoh umpama. Orang mencuri. Hukumannya di apa? Potong tangan. Hukuman potong tangan ini tidak gugur hanya dengan dua kali masyahadat. Setelah mencuri mau dipotong. Lalu dua kali masyahadat. Enggak enggak gugur. Orang berzina kalau dia bujang dan lajang dipecut seratus kali. Kalau dia sudah pernah menikah dirajam. Maka hukuman itu tidak gugur karena dua kali masyahadat. Tetap dilaksanakan. Itu di dunia. Yang mabuk juga begitu, mabuk harus dijilin, dicambuk. Itu tetap tidak gugur walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Demikian juga hukuman bagi orang itu di akhirat. Allah Rasul sallallahu alaihi bersabda, Umir tu an uqatilan nas hatta yishadu an la ilaha illallah huwa anna muhammadan rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad rasulullah. Jadi sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat mereka diperangi. Itu bagi orang-orang kafir. Kalau orang kafir belum mengucapkan dua kalimat syahadat diperangi. Kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, barulah berhenti, tidak diperangi lagi. Itu orang kafir. Sekarang bagaimana kalau orang sudah Islam? Sudah Islam, lalu melakukan perbuatan pidana yang harus dihukum di dunia. Apakah hukuman di dunia gugur karena dia mengucapkan dua kalimat syahadat? tentu saja tidak Umar serta sahabat-sahabat lainnya memahami dari hadis tadi bahwa orang yang mengatakan dua kalimat syahadat dia tidak boleh dihukum di dunia hanya karena dua kalimat syahadat itu tapi mereka berdiam diri, tidak protes. Ketika Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Setelah Nabi Sersen wafat, diangkat Abu Bakar menjadi khalifah. Ada sebagian orang kaum muslimin tidak mau membayar zakat oleh Abu Bakar diperangi. Ini hukuman di dunia bagi orang muslim yang tidak menunaikan zakat. Diperangi walaupun mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, tetap diperangi. Dua kalimat syahadatnya tidak menggugurkan hukuman perang bagi mereka yang tidak mau membayar zakat. Kecuali kalau mereka membayar zakat barulah hukuman perang ini dihentikan. Nabi saw bersabda, fa, fa alul dalik aso muminni dima ahum wa amwalhum illa bi wa hisabhum Allah. Kalau mereka sudah melakukan itu, maka terpeliharalah darah mereka dan harta mereka kecuali dengan haknya dan hisabnya bagi Allah. Jadi kalau mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat Menunaikan sholat Membayar zakat Mereka tidak boleh diganggu Harta dan darahnya Tapi kalau sudah tidak melakukan sholat Tidak menunaikan zakat ah, Maka Darah dan hartanya halal Sehingga diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq R.A Oleh karena itu Abu Bakar berpendapat orang yang tidak menunaikan zakat itu harus diperangi. Lengkapnya hadis itu Nabi menyatakan, Umir Tuhan uqatilan nas hatta yashadu an la ilaha illahu anna muhammad rasulullah wa yuqimus sholah wa yuqtuz zakah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai manusia mengatakan La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Salah satu aja dari tiga tadi tidak ditunaikan, perangi. Tidak syahadat, perangi. Tidak sholat, perangi. Tidak zakat juga perangi. Ini juga selaras dengan bunyi ayat dalam surah At-Taubah ayat lima. Fa in tabu wa aqamu shalah wa atuuz zakah fakhallu sabilahum Kalau mereka tobat dari kekafirannya, lalu mereka menegakkan salat dan membayar zakat, maka biarkanlah mereka. Jangan diperangi lagi. Tapi syaratnya sudah syahadat, salat, juga zakat. Kalau sudah syahadat dan salat tapi tidak zakat, perangi Mas ya. Iya, perangi juga Bu. Tapi yang memeranginya harus ulil amri, bukan kita. Kalau kita yang memerangi setiap hari kita berantem tuh. Lihat di jalan ada yang enggak sholat tonjok. Lihat ada yang uh, waktu azan masih berleha-leha, tenang. Oh, uh, berantem terus kita. Kacau lah kehidupan ini. Alhamdulillah syariat menetapkan bahwa yang memerangi itu harus ulil amri. Dan kita bukan ulil amri. Jadi di antara konsekuensi dari syahadatain dan di antara hak-hak tauhid adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban Maka ketika Abu Bakar menetapkan sikap tadi Memerangi orang-orang yang tidak berzakat Para sahabat pun rujuk kepada pendapat Abu Bakar Dan membenarkannya Dari sini kita tahu bahwa bila hukuman di dunia tidak gugur dengan dua kalimah syahadat, tapi tetap dihukum seperti orang yang tidak berzakat, perangi. Walaupun dia mengatakan dua kalimah syahadat, tidak gugur itu perangnya itu. Dengan syahadatnya. Hanya karena dia melalaikan hak-hak Islam. Demikian pula hukuman di akhirat. Hukuman di akhirat. Tidak akan gugur dengan dua kalimat syahadat. Bila orang itu melakukan penyimpangan dari dua kalimat syahadat. Dari sini kita ketahui bahawa Bila hukuman di dunia Tidak gugur hanya karena dua kalimat syahadat Bahkan dia tetap dihukum Bila melalaikan hak-hak Islam Demikian pula hukuman di akhirat Jadi orang yang mengatakan La ilaha illah, la ilaha illah Tapi dia maksiat dengan maksiat berarti dia melakukan hal yang bertentangan dengan la ilahillahnya. Maka penyimpangan yang dia lakukan ini akan tetap diberi sanksi di akhirat. Dosanya tersebut tidak gugur hanya dengan perkataan la ilahillah yang dia lakukan secara lisan saja. Jadi hanya la ilahillah, tapi tidak Terpenuhinya tujuh syarat tadi Tetap akan dapat Azab Akan dapat siksa Di akhirat nanti Inilah delapan poin yang berkaitan Dengan Syahadat Nah nanti poin yang kesembilan Kita sudah masuk penjelasan Tentang ibadah Syarat-syarat ibadah jenis-jenis ibadah, definisi ibadah dan contoh-contoh ibadah nanti akan kita bahas pertemuan yang akan datang. Untuk hari ini cukup sampai di sini dan kita masih memiliki sisa waktu untuk tanya jawab. Dalam adat Betawi pada saat acara lamaran Ada yang disebut dengan penanda Penanda sudah dilamar Biasanya calon pengantin laki-laki Memberikan uang atau cincin kepada calon wanita Bukan tukar cincin tapi memberikan cincin Apakah pemberian cincin kepada sang mempelai wanita tersebut merupakan bentuk tasyabuh? NB Pemberian cincin atau uang itu bukan suatu keharusan Hanya merupakan seperti hadiah Boleh, kalau sebatas hadiah boleh saja Bu Baik kepada calon uh, uh, istri atau kepada siapapun Tidak harus dihususkan, itu boleh, tidak apa-apa Saya memiliki lahan atau tanah kosong tidak dipakai atau tidak digarap Apakah harus dibayar zakat? Kalau tidak menghasilkan, tidak Bu Kecuali kalau umpamanya Ibu berkebun di tanah itu Nah setiap panen ada zakatnya Atau ibu umpam Mau menjual tanah itu Lalu diiklankan Tidak laku sampai setahun Nah tahun baru laku baru dizakati Tolong nasihati saya Setiap saya sedih karena ulah anak, badan saya langsung dingin dan gemetar, dan jantung saya berdebar. Mungkin ibu penyakit jantung bu. Apa sebaiknya yang harus saya lakukan? Bagaimana cara menasihati anak yang sudah berumah tangga tapi masih durhaka kepada orang tua? Iya, uh, pertama secara medis coba dicek diperiksa, boleh diperiksa di sini bu, di rumah ini ada dokter. Oh nggak praktik, atau ke dokter spesialis jantung, di EKG dulu, mungkin ada kelainan. Itu yang pertama. Yang kedua bu, anak kalau sudah berumah tangga beri keleluasaan untuk mandiri. Jangan ikut campur kepada urusan rumah tangga anak kita. Biarkan dia berpisah dari kita dari rumah kita. Nah, adapun kalau si anak itu durhaka, umpamanya melakukan perbuatan yang menyinggung kita sebagai orang tuanya, ya kita nasihati bahwa ibu tersinggung dan menyinggung seorang ibu dosa besar. Mungkin anak itu benar, tapi caranya yang salah. Caranya ini yang menyinggung. Kita obrolkan dengan anak dengan uh, suami agar suami juga yang berbicara kepada anak dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nasihat itu tetap diberikan. Apabila sedang sholat ada yang lupa ketika membaca surat, apakah boleh diganti dengan surat lain? Boleh. Umpamanya ketika sudah al-fatihah kita baca kulhuwullahu ahad, terus lupa lanjutannya. Boleh diganti dengan kulau untuk berbinafs atau yang lain-lain. Apa yang harus dilakukan orang yang fasik? masih mencintai hal lain daripada Allah untuk mendapatkan hidayah Allah atau untuk mencintai Allah. Ya, pertama bertobat dari kefasikannya. Yang kedua sering ikut pengajian seperti ini bu. Mencari ilmu adalah salah satu cara untuk memperoleh hidayah. Ketiga berusaha untuk selalu jujur, jujur, jujur. Karena Rasul S. S. R. menyatakan Bahwa asidku atau kejujuran yahdi ilal birri. Bahwa kejujuran itu akan membawa orang tersebut kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kepada surga. Jujur dari satu sikap ini berdampak positif kepada aspek lain, termasuk kepada ibadah. Makanya. Ketika para ulama ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam alam al-amalan hati yang kita bahas kemarin waktu itikaf di Bandung. Ibn Taimiyah menyatakan, para ulama kalau memberi nasihat kepada seorang yang fasik. Dia umpat tukang judi, dia tukang mabuk, dia tukang zina. Itu tidak dinasihati jangan berzina, jangan mabuk, jangan berjudi. Karena tahu. Itu tidak akan ditaati. Dia masih senang dengan perbuatan itunya. Tidak akan dituruti meninggalkan zina, meninggalkan mabuk, meninggalkan judi. Tapi ulama itu menasihatkan bersikaplah jujur. Sebab dari jujur ini nanti akan membawa kepada kebaikan. Kebaikan ini yang akan menyebabkan dia menjadi benci kepada zina, benci kepada judi, kepada mabuk dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bersikaplah jujur, maka jujur akan mengundang turunnya hidayah Allah. Bagaimana berangkat haji dengan pemerintah yang banyak bid'ahnya apakah boleh? Ya hajinya tetap sah Tetapi dia berdosa Karena melakukan penyimpangan Dalam manasik hajinya bu Sebaiknya cari bimbingan-bimbingan haji Yang sesuai dengan sunnah Ustadz-ustadz kita Salafin juga banyak memberikan ibadah, uh, Bimbingan ibadah haji Kalau ibu-ibu Mau haji sekarang bu UNH+, Dengan biaya 5.500 US USD Boleh daftar ke saya bu Berangkat November insya Allah Ada orang yang minta bantuan kepada saya untuk orang sakit. Saya tidak punya uang. Saya hanya punya uang bunga tabungan. Bolehkah saya berikan kepadanya? Kalau punya bunga berarti punya pokoknya, Bu. Nggak mungkin punya bunga tapi pokoknya nggak punya. Berikan dari pokoknya itu sebagian. Bunganya jangan diinfakan, disodakohkan. Tapi pakai atau sumbangkan kepada pembangunan jalan, jembatan, pengaspalan jalan, pe, apa, menembok ganggang -gang yang becek, MCK umum. Nah seperti itu boleh. Apakah negara Saudi banknya pakai sistem riba? Adakah negara yang tidak pakai bank riba saat ini? Apakah kebangkrutan Amerika karena sistem riba? Sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Uh. Ini berat-berat ini, Bu. Semua bank di seluruh dunia sama, Bu. Ada sistem ribawinya termasuk bank-bank di Saudi. Apakah kebangkrutan Amerika karena sistem riba? Salah satunya. Salah satunya ya. Dan kemudian bangkrut seterusnya sampai bubar. Apakah seseorang yang belum juga dikaruniai anak dan ia beranggapan bahwa ia belum diberi kepercayaan oleh Allah seandainya punya anak mungkin anak tersebut hanya menjadi fitnah apakah punya pemikiran seperti termasuk suudon kepada Allah enggak itu husnudon bu husnudon Allah belum mempunyai anak kepada kita itu pasti baik untuk kita kalau kita diberi anak belum tentu mampu gitu itu boleh Apakah orang dari kecil hingga besar ia ya kafir? Ketika sakaratul maut ditalkinkan kalimah la ilah, apakah mungkin ia mengucapkannya? Tidak mungkin. Kalau sudah sakaratul maut, tidak bisa bu. Walaupun tobat, kalau sudah sakaratul maut, tidak akan diterima. Apakah wajar jika seorang sedikit membenci? Temannya yang muslim Karena kurang baik dalam muamalah Dan tidak menyukai temannya yang kafir Iya Membenci seseorang karena Keburukan muamalahnya Itu wajar dan normal Tetapi Tidak boleh Kebencian dalam hal itu Dia tonjolkan ketika Berinteraksi dengan dia Dalam hal menasihati Lalu dilandasi dengan kebencian Akhirnya menasihatinya kasar atau disertai celaan. Maka benci kepada penyimpangannya adalah sesuatu yang harus, tetapi cinta kita kepada dia karena kemuslimannya itu harus lebih dominan. Dan itu yang harus dia tonjolkan dalam hal menasihati. Seorang suami pinjam uang istri untuk modal usaha. Ketika jatuh nisab dan haul, istri ada kewajiban untuk zakat mal. Pertanyaan, apakah Boleh istri menzakatkan Uang tersebut Yang dipinjam oleh suami Kepada suaminya itu Kalau suaminya miskin, fakir Dan berhak menerima zakat, boleh bu Abdullah bin Mas'ud Punya istri kaya, Zainab Nah Zainab ini Mau bayar zakat kepada suaminya Kata suaminya, tanya dulu kepada Nabi Kata Nabi, boleh jadi kalau suaminya betul-betul fakir, miskin Istrinya kaya raya Boleh mengasih zakat kepada suaminya Tapi kalau umpamanya Suami sudah minjam untuk modal Dari istrinya lalu dia berusaha Lalu sampai bisa mengeluarkan zakat Berarti suami itu sudah mampu Dari hasil usahanya Dan dia tidak berhak lagi menerima zakat Bagaimana cara yang baik Menagih hutang terutama terhadap suami Cara yang baik, bicaralah yang baik. Dan kalau si orang yang berhutang itu belum memiliki, ya kita kasih kelonggaran. Ya ibu pasti lebih mengetahui karakter suami. Mana yang terbaik yang harus dilakukan kepada suami dengan karakter seperti itu. Pilih momen yang tepat, ucapan-ucapan yang baik, gitu ya. Dan pasti ibu tahu apakah suaminya memungkinkan bayar hutang, enggak. Kalau memungkinkan silakan tagih, Pak. Mungkin bapak lupa ya, punya hutang ke ibu gitu. Sekarang kan sudah punya uang, coba bayar. Nah, tapi kalau suaminya sehari-harinya juga nganggur, gak punya uang, lalu tagih, dijamin gak akan dibayar. Malah ngambek dia. Jika seorang laki-laki menikah dengan janda yang punya anak, Apakah laki-laki tersebut bertanggung jawab penuh atas nafkah dan lain-lain pada anak tersebut? Iya, sudah menjadi anak tiri, itu juga tanggung jawab ayah tirinya. Jika anak janda tersebut masih kecil, apakah status mereka tetap anak yatim meskipun ibunya sudah menikah lagi? Uh, dia kan sudah ditanggung oleh ayah tirinya. Jadi kalau ayah tirinya mampu, ya dia sudah bukan anak yatim yang berhak menerima santunan lagi karena dia sudah mampu. Ya bukan anak yatim dong. Dua-duanya memiliki tanggung jawab, bapak kandung dan bapak tiri. Boleh enggak kita datang pada acara walimah haji? Tidak, tidak boleh. Sebab tidak ada wali mahaji. Kalau itu ditetapkan, itu beda. Apakah termasuk menghapus kepesempurnaan syahadat, istri yang terpaksa bekerja karena suami usahanya bangkrut? Tidak, Bu. Kalau memang uh, itu secara syarih boleh, tidak apa-apa. Jadi, istri boleh bekerja dengan beberapa catatan. Satanya pertama adalah diizinkan oleh suami Kedua Tidak ikhtilat Ketiga aman dari fitnah Keempat Cara keluar dengan menutup aurat Kelima pekerjaannya adalah Pekerjaan yang layak Bagi wanita seperti Administrasi ringan, menjahit, memasak Jangan yang Tidak layak seperti Kuli panggul, tukang tembok Tukang manjat listrik Nah itu jangan Tolong jelaskan tentang Akeka. Akeka adalah menyembelih kambing karena kelahiran seorang anak. Dua kambing kalau anaknya laki-laki, satu kambing kalau anaknya wanita. Dan Akeka ini disembelih pada hari ketujuhnya. Boleh dipasak dan dibagikan matangnya, boleh mentahnya, boleh dua-duanya. Ya matangnya, ya mentahnya. Boleh juga dan harus diusahakan ibu atau kita yang akikahnya makan dari daging itu sebagian Dan sebagian disodakohkan kepada yang lain Bagaimana hukumnya terapi dengan batu giok yang dipanaskan e, Tentang cara pengobatan alternatif bu Apapun dan bagaimanapun caranya Ya, ada dua hal yang harus kita perhatikan Pertama Aspek syari Aspek syari itu Kalau ada contoh dari Rasulullah S.A.W Baik dia masuk akal atau tidak Terbukti sembuh atau tidak Empiris atau tidak Ilmiah atau tidak Sesuai dengan ilmu kedokteran ataupun tidak Selama itu ada tuntunannya dari Rasulullah S.A.W Boleh Seperti dengan merukiah dengan menjampe-jampe ke apa ke air lalu airnya diminumkan asal jampenya di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Walaupun menurut ilmu kedokteran ini enggak ada hubungannya, enggak ada enggak ada e, penjelasan ilmiahnya, ya apa-apa, asal ada tuntunan syariatnya lakukan. Kedua aspek hissi, ilmiah tidaknya. Walaupun tidak ada contoh dari Rasul sallallahu tapi itu ilmiah dan terbukti secara medis menyembuhkan. Umpamanya kita batuk, minum obat batuk. Di zaman Nabi enggak ada obat batuk itu. Tapi karena itu menyembuhkan dan ada hubungan sebab akibat antara obat itu dengan penyakitnya. Dibuktikan secara empiris, secara ilmiah, secara medis ya terbukti menyembuhkan. Maka itu boleh walaupun tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dua kalau dua-duanya tidak ada Contoh dari Nabi tidak ada Penjelasan ilmiah secara medis juga Membuktikan tidak menyembuhkan Maka tidak boleh dilakukan Contoh umpamanya Dengan e, Memindahkan penyakit Kepada kambing bu, Ada kan? Atau kepada buah-buahan Ini Nabi tidak melakukan Dan Secara ilmiah, secara medis juga tidak terbukti. Walaupun begitu buahnya dibelah gitu ya. Betul terbukti busuk, ada belatungnya, ada segala macamnya. Ya mungkin dari tadinya sudah belatungan. Atau kalau toh dari tadinya di sinar X umpamanya buahnya seger. Dalamnya gak ada apa-apanya. Setelah penyakit orang itu dipindahkan ke buah itu. Di sinar X lagi betul ternyata ada belatungnya dan seterusnya. Walaupun terbukti begitu tapi tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, secara medis mungkin ada keterlibatan jin atau setan dalam hal itu, Bu. Maka tidak boleh dilakukan walaupun menyembuhkan. Nah, adapun batu giok saya tidak tahu. Yang jelas dari Nabi Sulaiman tidak ada asalnya. Nah, sekarang kita tinggal cari secara medis, Bu. Tanya ke dokter. Apakah betul enggak? Ini ada hubungan sebab-akibat. Bisa dibuktikan secara medis, secara ilmiah. Bahwa batu giok yang dipanaskan itu benar secara medis bisa menyembuhkan. Kalau ya benar bisa menyembuhkan secara medis, boleh kita lakukan Bu. Seperti umpah pijat, refleksi, ya, seperti jarum akupuntur. Itu secara medis ya bisa menyembuhkan, boleh. Walaupun tidak ada contoh dari... Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nah tentang Batu giok saya tidak tahu Apakah secara medis bisa dijelaskan atau tidak Kalau bisa dijelaskan secara medis boleh kita lakukan Apa nasihat Ustadz buat seorang janda yang telah menjanda selama satu tahun Agar perilakunya di dunia dapat memasukkannya ke surga Nasihat saya cepat nikah lagi Itu aja Bila suami sering diminta tolong oleh keluarga suami Bukan orang tua Untuk antar jemput Kendaraan dan lain-lain yang seharusnya bisa mereka lakukan sendiri Maka bagaimana nasihat Ustaz kepada istri, suami dan keluarga suami tersebut Kalau permintaan bantuan tersebut tidak mengganggu Kewajiban suami di rumah tangganya, gak apa-apa Membantu saudara ataupun orang lain dalam hal apapun yang baik-baik itu adalah bagus Perlu didukung Orang lain pinjam kendaraan kepada kita dan kita tidak sedang memakainya. pinjamkan, kah? apa-apa. Itu ibadah. Ta'awun alal birri wat taqwa. Atau minta disopiri. Orang lain tidak bisa nyopir, dia bisa nyopir. Tidak apa-apa. Kecuali kalau sampai meninggalkan kewajiban dia sebagai suami di keluarganya. Baru diingatkanlah suami. Tapi selama tidak melalaikan kewajibannya. Walaupun orang lain itu, saudaranya itu bisa melakukannya sendiri. Tapi minta bantuan kepada suami kita untuk lebih mengakrabkan hubungan kekeluargaan. Gak apa-apa, boleh. Kalau tidak mengganggu kewajiban si suami itu di rumah tangga kita. Kita ikhlaskan, kita ridhokan, Gak apa-apa. Wallahu'alam bisawab. Ya, sekian saja Bu. Insya Allah kita berjumpa. Uh, bulan yang akan datang sampai di sini untuk hari ini subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wa alhamdulillahi warahmatullahi wabarakatuh